Syekhul Islam juga menyebutkan tercela orang yang jahil itu Saat telah dijelaskan kepadanya Al-Haq Tetap dia tinggalkan Atau dia kurang di dalam Kurang semangat kurang bersungguh-sungguh di dalam mencari al-haq agar tampak baginya al-haq atau dia berpaling karena hawa nafsunya atau mungkin karena malas memang semua itu mengakibatkan orang tercela karena kejahilannya Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah Juga menyebutkan Kejahilan enggak semuanya orang kemudian Dapat udhur karenanya Kemudian dengan Gampangnya dia katakan Oh ma'zur Ya dikasih udhur lah Namanya orang jahil enggak semuanya Dan tidak semudah itu Setiap orang jahil kemudian dikatakan dapat udur, dikasih udur karena kejahilannya Terutama saat orang seperti dia Memungkinkan sebetulnya bagi dirinya untuk belajar Tapi dia tidak lakukan Sementara ada subhat di kepalanya Dia tidak berusaha bagaimana menyingkirkan subhat itu Ya sebagai contoh beliau sebutkan Kalau orang menganggap sesuatu itu halal Entah itu makanan atau yang lain yang dia pakai yang dia ini Saat kemudian dikatakan padanya Loh kif ya akhir gak boleh haram ini Paling tidak semestinya muncul syubhat bagi dirinya Wah apa betul ini haram Wah oh, selama ini anak makan selama ini anak pakai selama ini anak bermuamalah dengannya Semestinya dari situ dia belajar Dia cari tahu Karena sudah subhat sekarang Dia gak akan berhenti sampai tahu Kebenarannya Halal atau haram ini Itu yang seharusnya Bukan kemudian dia santai, Tetap saja terus Berjalan dan melanjutkan apa yang dia anggap benar. Maka yang semacam ini mufarrid menyia-nyiakan enggak mau belajar, enggak mau tanya. Tidak diberi uzur karena kejahilannya kecuali orang yang jahil dia tidak ada syubhat dia sangka memang itu hak dan tidak ada keinginan pada dirinya untuk menyelisi al-haq tidak menginginkan kemaksiatan yang semacam ini tentu ada uzur baginya dia bukan tipe orang yang malas untuk belajar Bukan orang yang menyianyikan kesempatan untuk dia tahu, bertanya Maka beda yang satu dengan yang lainnya hal Kejahilan itu jelek dan tercelah Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu Cukup bukti kejahilan itu tercela, Orang yang berada padanya Berlepas diri darinya Dan tidak mau dinisbatkan padanya Begitu kan kenyataannya Padahal dia di dalam kejahilan itu Jelas-jelas Tapi kamu katakan Ya Fulan Kamu ini jahil Enggak terima dia marah dia Siapapun orangnya Bahkan orang awam sekalipun Enggak akan terima kamu katakan dia jahil Padahal memang dia ada dalam kejahilan itu Menunjukkan kejahilan itu dibenci sebetulnya Orang enggak senang Walaupun dia tidak sadar dia berada dalam kejahilan Dan kebenaran atau ilmu Itu mulia Disenangi Bahkan oleh orang yang tidak memilikinya Bahkan oleh orang yang tidak memilikinya Bangga untuk dinisbatkan pada ilmu Ufulan, oh, alim Padahal gak punya ilmu Bangga orang senang Karena kemuliaan ilmu Terhormat Orang cinta dan senang padanya Bahkan dalam urusan duniawi jangankan masalah yang jauh lebih mulia agama urusan dunia orang sampai ngaku-ngaku kan atau membuat rekayasa ijazah palsu misalnya lulusan perguruan tinggi mana begitu padahal palsu karena orang bangga dan senang dengan ilmu walaupun dia tidak berada padanya